Bareng bersama Bengilon Community ada Ramayana juga ada SMP Indonesia. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Tahu Bapak Kapolsek mohon untuk diberi himbauan karena suasananya sekarang suasana yang kurang nyaman